Cerita misteri jimat dengan judul Misteri Kapal Hantu dikirimkan oleh jimatres Andi di Malang. cerita di tahun 1999 daerah sampit provinsi Kalimantan Tengah dilanda kerusuhan antar suku sampai sekarang masih simpang siur penyebab konflik berdarah antara etnis Dayak dan Madura itu tetapi yang jelas kondisi saat itu sangat mencekam di setiap sudut kota, orang dayak memburu orang-orang Madura untuk dibunuh. Banyak jatuh korban mulai dari pria, wanita, bahkan anak-anak. Merkenalkan namaku imam asal Banjarmasin. Aku akan menceritakan pengalaman misteri yang kualami saat menetap di disampit. Saat itu aku baru kelas 1 SMA. Situasi yang tidak kondusif mendorong keluargaku untuk pulang kampung di Banjarmasin Pagi itu bapak mengumpulkan ibu aku dan adikku di ruang tengah Bapak meminta ibu dan adikku untuk berangkat ke Banjarmasin lebih awal Setelah mereka sampai aku dan bapak akan menyusul dengan naik kapal laut Ibu setuju dan kami mengantar mereka ke pelabuhan Tiga hari kemudian aku dan bapak sudah siap untuk ke Banjarmasin Aku memasukkan semua perbekalan ke dalam tas Kebetulan ibu sudah membawa barang-barang berharga sebelumnya Sehingga barang bawaan yang kami bawa tidak begitu banyak Apa semua sudah siap? Sudah, Pak. Apa kita berangkat sekarang? Jawabku sambil memakai tas ransel. Ya, nanti keburu malam. Kami bergegas menuju pelabuhan dengan menumpang mobil pick-up. Tidak hanya kami, banyak penumpang di mobil itu yang ikut mengungsi. Sepanjang jalan menuju pelabuhan, aku bergidik ngeri... Tatkala melihat mayat-mayat tanpa kepala bergelimpangan di pinggir jalan. Tercium pula aroma anjir darah yang membuat kami merasa tidak nyaman. Di suatu sudut jalan, mobil yang kami tumpangi dicegat oleh beberapa orang dari suku Dayak. Aku masih ingat betul, salah satu dari mereka membawa kepala laki-laki yang bersimbah darah. Aku menutup mataku dan sangat ketakutan. Kalian mau kemana? Tanya salah seorang dari mereka. Awalnya supir mobil sempat gemetaran, namun dia akhirnya bisa menenangkan diri. Kami mau ke pelabuhan, Pak. Kemudian orang yang membawa kepala tadi menyuruh seseorang dari mereka untuk memeriksa seluruh penumpang pikap. Kami dipaksa turun dan disuruh untuk berjejer. Bapak menyakinkanku untuk tetap tenang. Jangan takut, Mam. Yakinlah Allah pasti menolong kita. Aku mengangguk dan tetap menutup mataku. Ringat dingin mengalir dari keningku. Pria bertubuh ceking membawa mandau yang tajam dan mengkilat. Mulai mengendus bau tubuh kami satu persatu. Konon. Menurut kepercayaan suku Dayak, orang Madura dapat diketahui dari bau tubuhnya. Jika tercium bau sapi, maka dipastikan bahwa itu adalah etnis Madura. Setelah mengendus semua penumpang termasuk aku dan bapak, Ria itu menyarungkan mandau nya. "Sudah, kalian boleh pergi," katanya dengan lantang. Kami pun naik kembali ke pick up dan melanjutkan perjalanan. Di perjalanan Bapak tidak henti-hentinya berdoa dan kami akhirnya sampai ke pelabuhan. sempat menunggu cukup lama hingga tertidur di pelabuhan waktu menunjukkan pukul 10 malam seorang pria pincang berjalan menghampiri kami dan menggoyangkan tubuh bapak Pak bangun Pak itu kapalnya sudah datang Bapak segera terbangun dan melihat sebuah kapal yang sudah berlabuh di pelabuhan terima kasih Pak sudah mengingatkan kami Ria itu tersenyum dan berjalan memasuki kapal. Bapak mencolek lenganku. "Han, Imam, bangun. Ayo kita naik kapal." Aku mengucek mataku. Tak terasa aku tertidur pulas waktu itu. Aku bergegas berdiri dan mengikuti bapak untuk masuk ke dalam kapal. <tuh> uh uh penumpang kami memilih duduk di kursi dekat pintu keluar Mam bapak mau lanjutin tidur kamu jangan pergi jauh-jauh ya ya pak Mama mau keluar dulu Mau cari angin Ya sudah Nanti kalau ada apa-apa Bangunin bapak ya Mereks pak Aku membuka pintu Dan melihat pemandangan kota sampit Dari atas kapal Gemerlap lampu kota turut Menerangi suasana gelapnya malam Dalam hati aku berpikir Mengapa peristiwa berdarah itu Harus terjadi Dan sampai kapan Ini semua akan berakhir Sempat ku pandang di sekelilingku, suasana di kapal cukup ramai, hanya orang Madura dan Banjar turut menumpang, mungkin mereka ingin menyelamatkan diri dan mencari penghidupan di tempat lain. Aku mengalihkan pandanganku ke arah laut, setelah cukup lama memandang laut kepalaku terasa pusing, perutku mual dan ingin muntah. Rupanya aku terkena mabuk laut. Merasa tidak tahan aku kembali ke ruang penumpang dan duduk di sebelah bapak. Lama-lama aku pun tertidur. Selang beberapa jam aku terbangun karena ingin muntah. Dan astaga, aku kaget bukan kepalang. Semua penumpang yang berada di ruangan ini tiba-tiba raib entah kemana ruang penumpang yang rapi juga berubah berantakan dan rusak seperti habis terbakar aku panik dan membangunkan bapakku ketika terbangun bapak keheranan melihat kondisi sekitar loh kok jadi begini apa yang terjadi Imam tidak tahu pak mendingan kita segera menunggu petugas kapal kami keluar menuju kabin dan hanya melihat suasana sepi yang mencekam mana para penumpang bapak tampak kebingungan akhirnya kami bertemu dengan seorang petugas kapal Bapak menghampiri petugas itu dan bertanya Apa yang terjadi di kapal ini, Pak? Petugas itu hanya diam terpaku dengan tatapan kosong Lihat saja di samping kapal Bapak segera menuju di samping kapal Dan sungguh mengerikan Kami melihat mayat-mayat tergeledak memenuhi pinggir kapal Masya Allah, kita salah naik kapal, Mam Ketika kami menoleh, tiba-tiba tubuh petugas itu ambruk dan kepalanya menggelinding ke arah kami. Dengan mata melotot dan penuh darah, kami mencerit keras dan bergegas lari dari tempat itu. Kenapa? Tanyaku dengan nafas tersengal. Ruang Nakoda. Akhirnya kami sampai di ruang Nakoda. Kami melihat sesosok pria yang memegang kemudi kapal, Pak. Ini gimana sih Pak? Kok kapalnya penuh mayat gini, Pak? Tanya bapakku dengan cemas. Nakoda kapal menoleh. Ternyata wajahnya hancur dengan luka penuh sayatan dan salah satu matanya copot dia tertawa terbahak-bahak selamat datang di kapal ini ya. tanpa pikir panjang kami berlari menuju dek kapal di sana kami hanya terdiam bingung apa yang harus diperbuat Sayup aku mendengar suara jerit kesakitan dan minta tolong dari dalam ruang penumpang Akhirnya Bapak menyuruh untuk melantunkan zikir dan ayat suci Al-Quran untuk berlindung dari godaan setan ...cukup lama hingga waktu menunjukkan jam setengah empat subuh. Dari kejauhan kami melihat kapal nelayan yang sedang melintas... ...kami berteriak minta tolong. Untunglah kapal itu mendengar teriakan kami... ...dan memutar haluan menuju kapal ini. Setelah jarak cukup dekat kami segera mencepurkan diri ke laut... ...dan berenang ke arah kapal nelayan. Salah seorang nelayan membantu kami menaiki kapal dan bertanya... Kenapa kalian di kapal rusak itu? Tahu gak, kapal itu baru saja terjadi pembantaian yang menewaskan para penumpang kapal. Aku dan bapak terbelalak dan saling pandang. Takku percaya, kami baru saja naik kapal hantu. Hapak menceritakan pengalaman yang baru saja kami alami. Akhirnya para nelayan mengantarkan kami ke Banjarmasin dan menyebarkan berita kapal hantu di laut sampai itulah cerita misteri Jimat kiriman dari Andi Jimatres Malang Salam Jimatres Salam Misteri Au